وَكُلَّا بِتْعَدْهِمْ ضَلَالَهُ وَكُلَّا ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ La ashral muslimin wal wa muslimat Rahimakumullah Kenapa Di dalam setiap Salat, pada tiap Rakaat Kita Dirukunkan, artinya Ditetapkan sebagai Sebuah rukun Salat Untuk membaca surat Al-Fatihah sebuah surat yang Di dalamnya Terdapat doa Sehingga kalau dihitung Ada belasan kali kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa tersebut Yaitu mustaqim Tentunya ada sekian banyak hikmah Ada beberapa tujuan Dan salah satu tujuan terbesarnya agar kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita senantiasa mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pertolongan dari Allah Jalalawala, kita tidak akan mungkin bisa melangkah, melakukan apa yang kita inginkan. Dan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin kita terhindar dari sekian banyak bahaya dan malapetaka Sehingga Hanya dengan pertolongan dari Allah Maka seorang hamba Akan selamat dunia dan akhiratnya Surat al fatihah Adalah surat yang agung dan memiliki kedudukan penting bagi setiap muslim oleh sebab itu Rukun hukumnya kita membaca Al-Fatihah Apabila tidak dibaca Dengan alasan apapun Maka Salat yang dikerjakan Tidak sah Apapun alasannya Entah karena sengaja Tidak sengaja Lupa Tidak tahu Kecuali memang mereka yang betul-betul tidak bisa Di dalam surat Al-Fatiha, Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita untuk membaca doa ihdi nasrul taufikin. Doa ini ada dua bentuk penafsiran. Ada dua bentuk penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah untuk kami guna mengenali Jalannya yang lurus Jalan Allah Azza wa Jal yang lurus Penafsiran yang kedua Ya Allah Tetapkanlah kami Di atas jalan yang lurus Penafsiran pertama Adalah permintaan dan harapan dari kita Agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal Menemukan Jalan yang lurus Penafsiran yang kedua bermakna kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu Wataala agar diberi istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan kedua penafsiran ini saling terikat satu dengan yang lain. Nah, dua penafsiran ini bukan berarti kemudian kita memilih salah satu lalu meninggalkan penafsiran yang kedua. Bukan. Nah, sebagian orang yang tidak memahami hal ini seperti beberapa kelompok dari kalangan orang-orang kafir, mereka mempertanyakan kebenaran Islam melalui ayat ini. Kata orang-orang kafir, kau muslimin, nah kau muslimin sendiri saja, umat Islam sendiri saja belum yakin bahwa Islam itu jalan yang lurus. Apa alasan mereka? Lo itu lihat umat Islam tiap kali sholat yang diminta ihdinas sholatan mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. berarti mereka belum berada di atas jalan yang lurus karena masih terus meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa taala untuk menemukan jalan yang lurus. Nah, cara menjawab anggapan seperti ini anggapan dari orang-orang kafir sangatlah mudah kita kembalikan kepada dua bentuk penafsiran tadi bahwa Doa ihdinas salatal mustaqim Bukan hanya kita meminta kepada Allah Agar diberi kemudahan menemukan jalan yang lurus Tetapi Dengan doa tadi Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar tetap terus berada di atas jalan yang lurus Bukan berarti kita ragu dengan kebenaran Islam Bukan karena kita ragu bahwa Islam adalah jalan yang lurus Bukan Tetapi Kita mengakui Meyakini bahawa Islam adalah jalannya yang lurus, sehingga kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi ketetapan hati istiqomah tetap di atas jalannya yang lurus sampai meninggal dunia nanti. Nah, makhluk Muslimin wal Muslimat rahimukumullah tetap berada di atas jalannya yang lurus sampai pada akhir nanti, artinya sampai meninggal dunia, bukankah? Sesuatu yang mudah nah, Ini bukan Hitung-hitungan matematika nah, Bukan hitung hitungan hitung-hitungan matematika Tetapi Semata-mata pertolongan dan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Sebab tidak sedikit Mereka yang dulunya Islam Kemudian berubah Islam ditinggalkan Murtad Sampai kemudian meninggal dunia Dalam keadaan murtad Sebelumnya Islam Nah, Kenapa demikian? Sebab banyak orang Yang Sebelumnya baik Semangat di dalam beribadah Tetapi pada akhirnya Mengalami penurunan semangat Dari yang dulu semangat Sampai tidak memiliki semangat Sama sekali Yang dulunya ke depan Memimpin pada akhirnya terbelakang. Nah, bukan hanya terbelakang, tapi kemudian tertinggal jauh. Nas'alullah assalamu wa ta'ala afiyah. Karena hati manusia itu cepat sekali berubah. Berbolak-balik. Maka di dalam istilah Islam, hati disebut dengan al qalb al qalb itu artinya berubah. Artinya berganti Sampai zat hati itu sendiri Dinamakan kalb berubah ubah Maka doa kita Yang tidak boleh putus Dan tidak boleh kita lewatkan Satu hari saja Tanpa mengucapkannya Adalah doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Ya mukallibal qulub Thabbit qalbi ala dinik Ya Allah wahidat yang selalu Membolak-balikkan hati Tetapkanlah hatiku Di atas agamamu nah, Hati manusia itu begitu lemah Masing-masing kita saya yakin Sudah bisa merasakan seperti itu Cepat sekali berubah-rubah nah, Sekarang benci Nanti berubah menjadi sayang Kemarin sayang sekarang betul-betul Menjadi benci Yang tadinya ingin apa namanya Marah, dendam dan emosi dalam hitungan menit, hilang itu. Tidak berbekas. Nah, yang sebelumnya terlihat akrab, baik. Tiba-tiba saja berubah. Nah, menunjukkan permusuhan dan kebencian. Nah, terkadang sebabnya tidak diketahui. Alasannya tidak ditemukan. Namun itulah kenyataan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hati sangat lemah. Cepat sekali berubah-ubah. Nah, dan disinilah arti dari istiqamah. Tetap terus sabar menjaga amalannya. Nah, semua yang sudah dia kerjakan sebelumnya yaitu kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah itu tetap berusaha dia pertahankan. Terus seberapapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, tetap dipertahankan. Rasuluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diceritakan oleh istri-istri beliau Nabi Muhammad s.a.w. dahulu Apabila beliau sudah memilih Atau menetapkan Mengerjakan satu bentuk ibadah Akan beliau jaga Dan tidak akan beliau tinggalkan nah, Kebaikan itu tidak akan beliau tinggalkan Pembahas ini terkait dengan apa? Pada saat itu Nabi Muhammad s.a.w. Nah, selesai sholat zuhur Selesai sholat zuhur ada beberapa tamu datang dari tempat yang jauh Karena sibuk ya, Menyambut tamu mengurus tamu Memuliakan dan menghormati mereka Sampai kemudian tiba waktu sholat asar Nabi Muhammad SAW Tidak sempat melaksanakan sholat sunnah Rawatib setelah zuhur Ba'di nah. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW terlihat Melaksanakan sholat sunnah setelah asar Melaksanakan sholat sunnah setelah asar ketika itu ditanyakan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tadi tamu-tamu itu membuatku sibuk. Nah, padahal kita sama-sama tahu bahwa tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelah asar. Kenapa beliau kerjakan? Ternyata bukan karena itu sholat sunnah ba'diyah setelah asar, tetapi untuk mengganti sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur Kenapa beliau sampai demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ketetapan bahwa ibadah apapun yang beliau kerjakan akan terus dijaga apapun bentuknya bagaimanapun kondisinya semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kebaikan tetap dilaksanakan walaupun terkadang susah meskipun kadang-kadang sulit nah mashallah muslimin wal muslimat rahimakumullah ihdinas siratal mustaqim nعم memiliki dua arti Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena masih banyak hal, masih banyak hal yang kita kerjakan perlu untuk diluruskan. Entah itu dalam bentuk keyakinan, perbuatan atau ucapan. Masih banyak hal yang harus diluruskan karena ternyata ini salah, ini keliru, ini bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka kita meminta kepada Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan alhamdulillah tidak sedikit kebenaran demi kebenaran yang telah kita ketahui, kita pelajari, kita kenal melalui berbagai macam media, langsung seperti pengajian ataupun tidak langsung melalui bacaan, rekaman dan seterusnya. Alhamdulillah, tidak sedikit kebenaran itu telah kita kenal. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu taala agar diberi kesabaran, keteguhan, ketetapan hati, ketabahan ya di dalam menjalankan kebenaran-kebenaran tersebut itu arti dari ihdina shiratal mustaqim. Dan nah, karena hidayah yang kita minta dan hidayah yang kita harapkan melalui doa ini adalah hidayah untuk segala sesuatu, untuk semua bentuknya. Nah, dari hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufiq. Nah, para muslimin wal muslimat rahimakumullah dalam catatan sejarah tidak sedikit mereka yang sebelumnya baik kemudian akhirnya berubah menjadi buruk lalu meninggal dunia di atas keburukannya bahkan lebih dari itu naufalumilla mereka yang dulunya Islam kemudian akhirnya mencela dan mencaci-maki Islam bahkan kemudian murtad atau barangkali ada di antara mereka menjadi zindik kemudian meninggal dunia di atas kezindikannya di atas pelecehannya terhadap Islam dan penistaannya ini banyak sekali terjadi lahum wa rokuwatillah bila karena tentunya banyak sebab banyak sebab mulai dari ketidakikhlasan, barangkali karena pergaulan, mungkin karena lingkungan, atau barangkali, nah, dari awal dia sendiri sudah memiliki naam, keinginan yang buruk. Falahaula, walaku watainla billah. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang termasuk memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Kataba Al-Baqarah tawalah Imran. Sampai orang itu bisa menulis Artinya menghafal dan mempelajari Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran Saking dekatnya Dengan Nabi SAW Bahkan Menjadi juru tulis Nabi SAW Tapi kemudian Orang ini murtad Orang ini murtad Ternyata Manusia itu kan bukan jaminan Lihat dekat dengan Rasulullah Tetapi Allah kehendaki yang lain Orang ini murtad Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Nasrani di daerah Najran, sekarang daerah perbatasan antara negeri Yaman dan negeri Arab Saudi. Di sana dia mulai mencela dan mencaci maki Nabi Muhammad saw. Bahkan dia mengaku-ngaku dialah yang mengajarkan Islam kepada Nabi Muhammad saw. Dia dipercaya karena ternyata dia bisa membaca dan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Membuatnya semakin dipercaya semakin Orang ini kemudian akhirnya mati nah, Orang seperti ini akhirnya mati Kemudian orang-orang Nasrani Berusaha untuk menguburnya Setelah dikuburkan Esok harinya kuburan itu terbuka Terbelah Sementara jasad orang tadi Terlempar nah, Al-Qadhul Ardhu Tanah itu menolaknya nah, Tapi mereka orang-orang Nasrani menolak masih belum paham, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Akhirnya mereka kuburkan lagi. Nah, besok pagi yang kedua, kembali. Kuburan itu sudah terbuka, terbelah. Sementara dia terlempar jasadnya. Sampai yang ketiga. Kemudian pada akhirnya orang-orang Nasrani sadar bahwa itu adalah akibat dari perbuatannya. Sampai kemudian akhirnya jasadnya dibiarkan di atas bebatuan. Nah, hancur, dimakan oleh burung-burung dan hewan lainnya. Ini hukuman dari Allah Untuk orang-orang yang sudah mengenal kebaikan Lalu dia tinggalkan Apalagi Islam dia tinggalkan Menjadi murtad Apapun alasannya Apapun alasannya Ini satu contoh itu terjadi Di zaman Nabi Muhammad Alaihi S.A.W nah, Untuk menunjukkan bahwa Hidayah itu bukan di tangan manusia Hidayah itu Tidak ditentukan oleh manusia Tetapi hidayah itu adalah milik Allah Azza wa Jalla ada di tangannya sehingga hanya kepadaNya kita meminta ihdinas siratal mustaqim nah ihdinas siratal mustaqim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdillah bin Mas'ud hadis yang panjang dalam al-Arba'in Nawawiyah juga disebutkan di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa inna ahadakum la ya'malu amal ahli jannah Hattama yakunu bainaha Wabainahu illa zira Fayasbiku alihin kitab Fayamalu bi bi'amali ahli nar Faytkulaha Kata Nabi SAW Sungguh ada di antara kita Di antara kalian Seseorang yang selalu mengerjakan Amalan-amalan baik Pekerjaan-pekerjaan nah, penduduk surga Itu dia lakukan terus begitu. Saking banyaknya Amal kebaikan yang dia lakukan Saking sering dan semangatnya Dia beribadah digambarkan Nabi saw. Begitu dekatnya dia dengan surga, jaraknya hanya sejengkal. Artinya tinggal sejengkal lagi kalau dia mau bersabar istiqomah masuk surga. Tapi terkait fayas biku kitab, catatan takdir sudah membahuli. Pada sisa umur yang sejengkal itu, fayakmalubi amali ahlin nar. Ternyata dia lakukan dia kerjakan perbuatan penduduk neraka setelah dia kerjakan amalan perbuatan penduduk neraka itu mati meninggal dunia feyadukulaha akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka nah ini yang kita takutkan selalu yang senantiasa dikhawatirkan seorang muslim ketika semasa hidupnya dia semangat melaksanakan ibadah semangat ngaji semangat taklim ya semangat untuk apa belajar semangat untuk ini semangat untuk amal saleh Semangat ibadah terus nah, Kemudian pada akhirnya Di akhir hidupnya Ternyata dia tidak sabar nah, Akhirnya dia tinggalkan itu semua Berubah menjadi keburukan dan kejahatan Ketika dia melakukan keburukan dan kejahatan itu Meninggal dunia Ini yang kita takutkan Ini kita khawatirkan Maka istiqomah itu berat Istiqomah itu artinya Terus dan selantiasa Di atas kebaikan sampai akhir karena begitu beratnya itu yang selalu kita minta dalam salat ihdinash siratal mustaqim. Nah, kadang-kadang ada orang bertanya apakah itu tidak adil? Nah, apakah itu tidak adil? Karena dalam kesempatan yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlihi hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihin kitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati. Faidhulah dalam hadis yang sama Nabi juga menjelaskan bahawa ada di antara kita di antara kalian yang semasa hidupnya berbuat jahat berbuat buruk kejahatan terus dilakukan ibadah tidak nah, saking banyaknya kejahatan yang dilakukan sampai sampai digambarkan Nabi Muhammad jarak antara dia dengan teraka hanya satu jengkal tapi di satu jengkal itu dia kemudian bertaubat dia kemudian melaksanakan perbuatan baik beribadah dan meramal saleh dengan tulus dan ikhlas akhirnya dia pun masuk surga. Sebagian kadang bertanya, itu kan tidak adil namanya. Nah. Hal ini diterangkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain dari hadis sahabat yang berbeda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Na, wa inna ahadan minan nasla ya ahlil nas la ya'malu bi'amali ahli jannati fi ma yabdu nas atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana Nabi menambahkan keterangan fima yabduninnas si A, orang pertama tadi yang semasa hidupnya berbuat baik baik baik baik baik baik terus baik nah, sampai menjelang wafatnya menjelang matinya kebaikan-kebaikan tadi dia tinggalkan berubah jadi keburukan lalu masuk neraka nah, Nabi memberikan keterangan ternyata kebaikan-kebaikan kebaikan kebaikan kebaikan yang dia lakukan itu adalah fima yabdulinnas Itu hanya sebatas Yang diketahui orang Itu hanya sekadar yang Ada Terlihat jelas Di mata orang-orang nah. Ada pun Di sisi Allah Azza wa Jal Kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai sama sekali Misalkan kita lihat si A oh Orangnya baik, bagus Masya Allah, semangat, ibadah Terus, begitu Sebelum meninggal dunia melakukan perbuatan penduduk neraka Lalu masuk neraka Lu ini kebaikan kebaikan-kebaikan dia Jawabannya itu kan menurut kita dia berbuat baik Itu kan dalam penilaian kita Kita kan manusia biasa Itu kan dalam hitung-hitungan kita Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lihat tadi Apakah betul-betul ditulis dan tercatat sebagai amal perbuatan baik di sisi Allah Kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi Apakah betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jal? Belum tentu ternyata nah, Diterangkan Para ulama mungkin saja Ketika dilakukan kebaikan-kebaikan itu Tidak ada ikhlasnya Sehingga akhirnya amalan tersebut Tertolak Amal ibadah itu kemudian tidak diterima Sebagai amal ibadah Kenapa? Saab dilakukan ternyata ria, sum'ah Ya cuma untuk dipuji, untuk disanjung Untuk mendapatkan kedudukan Agar dihormati dan dimuliakan Ternyata nah itu cuma penilaian luar saja dari kita orang tersebut baik di sisi Allah Dia tidak tercatat sebagai orang baik kenapa tidak ikhlas nah atau mungkin sebagian orang memandang ini kan baik baik baik baik baik tapi rupanya kebaikan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW bagaimana mungkin amal ibadah yang dikerjakan tanpa tuntunan Nabi Muhammad SAW itu akan diterima oleh Allah man ahdatha fi amrina hadza nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa melakukan sesuatu yang baru ya, dalam urusan agama kami dan itu tidak ada keterangan serta tuntunannya fahuwa raddun maka yang dia kerjakan itu tertolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nah tapi kalau seandainya si A berbuat baik melakukan amalan saleh beribadah dengan dua syarat diterimanya ibadah itu Dia lakukan ikhlas dan itibar Kepada sunnah Nabi SAW Kebaikan itu betul-betul diterima oleh Allah Sebagai kebaikan Maka akhir kehidupannya pun Akan husnul khatimah insyaAllah nah, Akan husnul khatimah insyaAllah Kenapa? Karena akhir kehidupan manusia Itu ditentukan dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya Itu ditentukan dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya Nah. Kalau pada contoh yang kedua Si B Yang melakukan skan banyak kejahatan dan keburukan nah. Hidayah Allah itu maha luas Rahmat Allah tidak terbatas nah. Maka Orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Barangkali dia orang kafir Sebelum meninggal dunia Dia menyatakan Islam Setelah menyatakan Islam langsung meninggal dunia Allah maha kasih Allah maha pemurah Allah maha memaafkan, Allah maha menerima taubat, naam, hambanya, nah, karena Nabi Muhammad ini, shalatu sallam menyatakan, nah, abalim taanam islamaya jubuma qablahu hukulla, hadith Amr ibn Al Asri waat Muslim, dalam hadith yang panjang, dalam salah satu, apa namanya, dalam salah satunya, Nabi Muhammad ini, shalatu sallam menjelaskan seperti itu, apakah kamu tidak mengetahui bahawa Islam itu bisa menghapuskan, menggugurkan semua kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Kekafiran-kekafiran dia. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara tulus dan ikhlas. Maka kekufuran-kekufuran yang dilakukan sebelumnya itu pun tertutup dan terhapuskan. Itu keluhuran ajaran Islam. nah Kemuliaan ajaran Islam sampai seperti itu. Nah Maka Nabi SAW pernah memberikan keterangan. Tentang seorang sahabat nah, Yang masuk Islam Saat pertempuran akan dimulai Bahkan sudah dimulai Orang tersebut musyrik Orang itu musyrik nah, Orang musyrik, orang kafir Tapi karena keluarga-keluarganya Ikut beriman kepada Nabi Terdorong oleh Rasa asabiyah Fanatik pada kerabat dan Kabilah Orang itu kemudian ingin membantu kaum muslimin tapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tidak boleh membantu kami sebelum beriman. Akhirnya dia beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat tulus dari dalam hatinya. Orang itu kafir, musyrik. Masuk Islam pas bertempur dengan orang-orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin, para sahabat dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang sudah dimulai, sudah berkecamuk. Orang itu baru menyatakan Islam, maju, meninggal dunia. Nabi saw. Nabi saw. memberikan keterangan orang ini masuk surga. Wallam yasjudil lahi sajida. Orang ini masuk surga. Padahal sekalipun belum pernah dia sujud kepada Allah azza wajal. Kenapa? Karena ternyata dia tidak sempat. Nah, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah wazza wajal setelah Islamnya. Nah, karena seandainya sahabat tersebut selamat dalam pertempuran itu tidak meninggal dunia pastilah. Sahabat itu akan ikut melaksanakan ibadah-ibadah bersama para sahabat yang lainnya dengan dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena tidak berkesempatan baru masuk Islam kemudian peran lantas meninggal dunia, maka lemias jundlinahi sajida orang ini nah, masuk surga tanpa sujud tanpa pernah sujud sekalipun kepada dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi maashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada intinya memang kita harus pasrahkan penuh. Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hidayah ini. Maka kita selalu berdoa ihdinash shiratal mustaqim yang tentunya diikuti dan diiringi dengan usaha nyata dari kita dalam menjaga amal ibadah itu. Semangat dijaga. Bagaimana cara menjaga agar semangat itu tetap ada? Wattawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr kita saling mengingatkan dan saling mengisi kita saling memberikan nasihat satu sama lain, karena kalau berdiri sendiri tidak akan mungkin, kita selalu semangat terus, tetapi kita perlu teman, kita membutuhkan kawan, kita perlu berkelompok kita perlu berkomunitas kita perlu menjaga persahabatan karena dengan hal seperti itu, semangat insyaallah akan bisa terjaga nah, akan lebih terpelihara kalau sendiri, ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan sesungguhnya apa namanya syaitan itu sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian. Nah kepada yang berdua orang berdua syaitan lebih jauh. Diberi gambaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kambing yang diterkam oleh serigala adalah kambing yang sendirian berada di paling belakang. Gak mungkin serigala itu langsung menerkam di tengah kerumunan kambing yang dicari pasti yang tercecer yang dicari pasti yang apa menyingkir yang dicari adalah pasti yang apa namanya ingin ingin menemukan jalan sendiri itu yang kemudian diterkam oleh serigala maka kita pun seperti itu tidak bisa hidup sendiri nah, harus bersama-sama agar berkesempatan untuk menguatkan dikuatkan memberi nasihat diberi nasihat mendukung didukung dan seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah untuk kita secara khusus di daerah ini. Lendah dan sekitarnya. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memberikan serta mencurahkan sekian banyak pintu-pintu kebaikan untuk kita melalui berbagai macam kegiatan pengajian, taqlim. Nah, mulai kajian apa namanya kajian akidahnya, kajian fikihnya, kajian bahasa Arabnya, kajian Al-Qurannya kajian tematiknya. Itu pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan untuk kita agar apa kita memiliki sebab memiliki sarana untuk menjaga hidayah. Nah, kemudian kita memiliki apa namanya kerukunan, ikatan satu dengan yang lain, sering sering melakukan kegiatan bersama. Kan gitu, sering melakukan kegiatan bersama. Karena kegiatan bersama yang kita lakukan itu adalah wahana atau media untuk kita berkumpul dan dikumpulkan. Mungkin acaranya hanya makan-makan, minum-minum, tapi janganlah dilihat hanya makan dan minumnya tetapi kita harus menilai bahwa itu adalah usaha kita agar tetap ngumpul nah, tidak sendirian metal tidak tapi ngumpul bareng-bareng sana bareng-bareng sini nah karena kalau itu semua kita niatkan demi menjaga hidayah agar tetap istiqamah Allah akan berkahi nah, Allah akan berkahi meskipun acaranya seperti yang saya gambarkan tadi cuma makan-makan, minum-minum, kumpul biasa tertawa, guyon, bercanda. Nah, tapi ada yang terkandung sab di balik itu semua. Usaha dari kita agar berkumpul. Nah, mudah-mudahan semangat yang ada di dalam hati kita, nah, yang alhamdulillah selalu terjaga sampai saat ini tetap selalu terjaga juga. Semoga Allah swt memelihara semangat ini sampai batas akhir nanti, sampai kita betul-betul meninggal dunia meninggalkan dunia fana ini masih tetap Semangat dan tetap istiqomah Walaupun seperti yang saya gambarkan tadi Terkadang kita menghadapi situasi yang sulit Terkadang kita harus menghadapi kondisi yang sangat berat Tapi itu bukan menjadi alasan Lalu untuk meninggalkan Semangat belajar ya, Semangat ngaji Semangat berkumpul Semangat bersama-sama Maka Masya Allah Nama grupnya aja semangat belajar Nama grupnya semangat belajar Ya mudah-mudahan Allah berkahi Wallahu Ini nasihat singkat yang bisa saya, saya berikan. Itu untuk saya sendiri tentunya secara khusus. Dan untuk kita semua secara umum. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu alla ilaha ilan ta staghfiruqawatu wilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.